Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikumalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikumalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. wa warahmatullahi Wa Inalhamdulillah. Wassalamualaikumalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikumalaikum billah amma ba'du Alhamdulillah Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita yang terambil dari kitab Sittut Turur min usuli ahli al Yang kitab ini Beliau Syabdil Malik Ar-Ramadhani Berusaha untuk mengumpulkan enam Tema yang merupakan mutiara Dari para a'imah Dari para ulama Para ulama kaum muslimin yang diwarisi dari zaman ke zaman. Dari zaman para sahabat turun ke tabi'in, turun ke tabi'ut tabi'in dan diwarisi oleh para a'immah, para imam-imam kaum muslimin dari zaman ke zaman. Sehingga sesungguhnya silsilah agama ini silsilah yang tidak pernah terputus dari nabi dan para dari nabi kepada para sahabatnya kepada para tabiin atba tabiin para aima hingga pada zaman yang terus diwarisi dari zaman ke zaman dan perlu kita kembali tegaskan ikhwan apa yang Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna la hafizun Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan adzikr Dan kami Allah pula yang akan menjaga adzikr Adzikr adalah agama ini Al-Quran Dan segaligus as-sunnah Dua-duanya merupakan wahyu dari Allah SWT Yang Nabi kita mengatakan ma'ah Aku diberikan oleh Allah Al-Kitab Yaitu Al-Quran dan yang bersama dengan Al-Quran yaitu As-Sunnah. Dua-duanya merupakan wahyu. Allah katakan tentang Rasulnya Sallam, "Wama yang tiku anil hawa inhuwail lah wahyun yuha. Tidaklah Muhammad Rasulullah Sallam itu bicara dengan hawa nafsunya, akan tapi beliau bicara dengan wahyu." yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi rasul yang Allah utus untuk menyampaikan risalah terbatas dengan waktu dan telah menjadi ketentuan Allah harus wafat. Tapi agama ini tidak bubar dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang akan memelihara agama ini Setelah Nabi wafat Dan Nabi tidaklah wafat Kecuali setelah totalitas menyampaikan agama ini Dalam keadaan sempurna Tidak ada yang tertinggal satu kalimat pun Yang harus disampaikan kepada umat ini Tokatibillah Sehingga agama ini terjaga Yang menjaga adalah Allah sendiri Jaminan penjagaan agama terhadap agama ini Tidak ada pada kitab-kitab sebelum Al-Quran Tetapi Allah menegaskan penjagaan ini pada Agama akhir zaman Islam akhir zaman Yang diajarkan Rasulullah Sallallahu SAW Dan Islam, Al Quran dalam hal ini terjaga laf dan maknanya, sehingga dari kalimat awal Alhamdulillahirobbilalamin sampai min al jinnati warnas semuanya terjaga, lafad lafadnya terjaga. Tidak ada upaya pemalsuan terhadap redaksi Al-Quran Pasti akan ketahuan Dan diantara penjagaan Allah terhadap Lafaz Al-Quranul Kirim Munculnya jutaan para penghafal Quran Ada gak jutaan? Kuan, ada gak jutaan? Antum negeri kita Indonesia ini aja berapa antum? Kalkulasi penghafal Quran berapa? Jogja berapa? Jawa Tengah berapa? Jawa Barat berapa? Indonesia berapa? Banyak. Banyak. Belum negeri-negeri yang lainnya. Yang lebih semangat di dalam menghafalkan Quran. Ada negeri yang budayanya itu. Anak-anak yang umurnya 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Itu udah hafal Quran. Aib. Perkampungan tersebut seandainya anak-anak kemudian tidak hafal Qur'an Dan ada negeri yang Allah berikan kecerdasan Atau kuatnya hafalan yang luar biasa Intinya bahwasanya Allah adakan para penghafal Qur'an sangat banyak Sehingga tidak ada orang yang sengaja Untuk memalsukan Qur'an atau bahkan sekedar salah cetak Al-Quran Pasti akan segera ketahuan dalam waktu yang singkat Ini termasuk bagian penjagaan Allah terhadap Al-Quran yang dikirim Dan Allah menjaga agama ini maknanya Sehingga makna-makna Al-Quran terjaga Diantaranya dengan terjaganya As-Sunnah dan bangkitnya para ulama setiap zaman yang senantiasa benar-benar menjadi pejuang pejuang sunah Nabi, yang mereka betul betul mewarisi betul betul warasatul ambia, pewaris para Nabi, pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan lahirkan setiap zaman para ulama yang mereka betul betul menjadi para pewaris. Rasulullah sallam sampai nanti pada akhir zaman Al-Qur'an akan Allah angkat sehingga tidak ada satu huruf pun di muka bumi ini Al-Qur'anul Karim. Dan pemilih iman akan Allah matikan semuanya dengan Allah mengirimkan arih ar angin yang lebih lembut daripada sutra. Lebih wangi daripada misik. Yang akan menghembus setiap dada pemilik iman walaupun sebiji sawi. Sehingga semua pemilik iman mati. Tinggallah syirarul khalqi. Syirarul nas. Manusia-manusia terjelek. Di antara kehidupan manusia terjelek. Ya taharul juna taharul mereka melakukan perzinahan Bahkan fituruk Di jalan-jalan Seperti Keledek-keledek Yang melampiaskan syahwatnya Sudah Betul-betul pemandangan yang sangat buruk Dan atas Keadaan yang seperti ini Tegaknya hari kiamat Sehingga Di antara manusia terjelek adalah Orang yang mereka menyaksikan hari kiamat tegak karena saat itu iman telah dicabut semuanya oleh Allah Taala. Kemudian bila beliau mengumpulkan asar, beliau mengumpulkan warisan Ahlul asar dalam enam pembahasan. Ada yang antum yang jima kitabnya, ada yang punya kitabnya, antum bisa download situtoror antum cari klik insyaallah ketemu antum download antum bisa nyimak penyan antum bisa undodot kan ya? bisa. bisa untuk download kitab di antum cari itu ada situtoror itu nanti langsung keluar insyaallah antum download sehingga antum pas kajian bisa nyimak kalau enggak ngopi bukunya atau antum punya buku aslinya Enam pembahasan ini ya kawan Yang pertama lillah. Beliau membahas tentang Wajibnya Memurnikan Agama semata-mata Hanya untuk Allah Ta'ala Yang kedua At-tariqun at attariqu wahidun Jalan itu hanya satu Jalan menuju Allah Dan Jalan untuk mendapatkan janahnya hanya satu. Yang ketiga, Tariqul Kitab was ala Fahmi Salafil Salafis salih. Cara memahami Al-Qur'an dan Sunnah mesti harus dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, as-salafus salih. Intinya nyambung. Yang keempat, Nailus Suddat bil Ilmi Meraih kepemimpinan itu dengan ilmu. Yang kelima, aradu alal mukhalif min al-amri bil ma'roof wanahy anil munkar. Membantah, meluruskan orang yang menyimpang, itu termasuk diantara bagian dari al-amri bil ma'roof wanahy anil munkar. Yang keenam, atas fiyah wa tarbiyah. Ini insya Allah enam pembahasan yang akan kita bahas Sampai akhir kitab Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita Untuk meniti lembar per lembar Dari pembahasan beliau Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan kepada kita sekalian Dalam rangka kita memiliki tasawur Memiliki ya ini arahan yang lurus pandangan yang lurus tentang agama ini kita masuk pada yang pertama al-asrul awal, ikhlasuddin lillah mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam semua pembahasan para ulama kitab-kitab para ulama selalu menempati bab yang pertama Semua kitab para ulama rata menempatkan Mengikhlaskan agama Atau pembahasan Tauhid Ini adalah bab yang pertama Sampai dalam pembahasan Fikih Maka bab yang pertama Di antaranya adalah Taharah Ada dua taharah Taharatul Qulub Dan Taharatul Jasad Taharah hati Dan Taharah Jasad, fikih-fikih yang ada rata-rata maksudnya taroh jasad, jasad kita bersih dari najis najasat, dan taroh yang lebih penting lagi adalah taratul qulub. Bagaimana hati kita bersih dari najasat, najis-najisnya hati. Kenapa ini menempati bab yang pertama, Ikhwan? Karena ini pokoknya. Ini adalah dasarnya yang semua bangunan agama dibangun di atas bangunan pokok yang pertama ini. Semua ada itu karena ini. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita melakukan ketaatan, kita meninggalkan maksiat itu karena kita bertauhid, karena kita tertuntut beribadah kepada Allah Swt. Seandainya, seandainya anda tidak merasa tertuntut beribadah kepada Allah Swt, sehingga tidak ada, tidak merasa ada kewajiban beribadah kepada Allah Taala, katakanlah antum mau menjadi orang komunis gitu aja, antum bebas, enggak perlu terbebani salat, puasa, zakat, haji, sadaqah. Tidak perlu terbebani untuk taat Tidak perlu repot-repot harus menahan dari maksiat Bebas sebebas-bebasnya Karena memang tidak mengikatkan diri Untuk menjadi hamba Allah Sehingga wajib beribadah kepada Allah Ta'ala Karena kita ini Abdullah Hambanya Allah Entah anda mau jadi dokter, pedagang, pejabat, jenderal, apa Semuanya anda statusnya sama Abdullah Hamba Allah Yang wajib mewujudkan ubudiyah kepada Allah SWT Sehingga kita tertutup melakukan amal-amal ibadah Dan ya kawan, Yang dituntut dari ibadah kita bukan sekedar ibadah tapi yang dituntut dari ibadah kita adalah memurnikan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Orang Quresh, musyrikin Quresh, mereka itu sudah beribadah kepada Allah. Mereka punya klaim cinta kepada Allah. Mereka pun punya ibadah kepada Allah. Mereka tiap tahun menjadi panitia haji. Kadang dan berhaji dan mendi panitia haji. Mereka tawaf di Ka'bah. Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Mereka terkadang punya nazar pula kepada Allah. Mereka bahkan tahu sesucen. Junub. Apa artinya junub, ikhwan? Apa artinya junub? Hah? Hah? Apa junub? Apa itu junub? Mandi junub. Hah? apa junub? antum tanya mesti junub pasti apa? berhadas besar gitu, ya. makna bahasa junub apa? menjauh, menjauh. mereka tahu kalau mereka sedang najis, sedang junub, sedang berhadas besar, mereka menjauh dari Ka'bah mereka tahu tahu sesucen tahu mereka memiliki amal-amal ibadah kepada Allah taala tetapi kok mereka itu sudah mengenal Allah, sudah beribadah kepada Allah, kok mereka itu masih dikatakan kafir musyrik? Kenapa ya, Ikhwan? Iya. Karena mereka belum totalitas Menjadikan ibadahnya itu semata-matanya untuk Allah Ta'ala. Allah tidak mau. Kalau hanya kita beribadah kepada Allah. Kita salat, kita berdoa. Kita punya ibadah kepada Allah. Allah tidak mau. Sampai anda jadikan totalitas ibadahnya. Ibadah anda hanya tertuju kepada Allah Ta'ala. Kalau jam-jam tertentu anda beribadah kepada Allah. Ada jam lain anda beribadah kepada selain Allah. Allah gak mau. Karena. Status semua selain Allah itu makhluk. Makhluk itu siapapun apapun makhluk. Walaupun derajatnya super tinggi. Walaupun derajatnya super tinggi. Malaikat sangat tinggi. Nabi sangat tinggi. Wali sangat tinggi Tapi setinggi-tinggi mereka itu Statusnya makhluk Tidak boleh mereka disembah Walaupun ada tingkatan-tingkatannya Kita untuk memberikan muamalah Nabi wajib kita ikuti Tidak boleh kita selisih ajarannya Orang tua kita Wajib kita beri waliden Tidak boleh kita durhaka pada orang tua kita Pemimpin wajib kita taati. Tapi tidak boleh mereka itu malaikat, nabi, wali, orang tua, pemimpin disembah. Oh, enggak boleh. Ini merupakan haknya Allah saja. Bahkan semua makhluk ini walaupun malaikat, walaupun nabi, walaupun wali. Mereka punya kewajiban yang sama menegakkan ubudiyah. Mewujudkan penghambaan kepada Allah Ta'ala Ini kunci yang harus dipegang Sehingga jangan sampai ada penghambaan hamba kepada hamba Tauhid ini ciri khas agama ini Ya Cabang-cabang ajaran ini bisa sama dengan ajaran yang lainnya Agama lainnya Ajaran agama syirik Ada enggak yang mengajarkan baik dengan tetangga baik dengan masyarakat ada enggak ada berdoa kepada Allah atau kepada Tuhan ada tapi satu-satunya yang tidak akan pernah ada pada semua agama yang ada ikhwan tauhid tauhid ini ciri khas ciri khasnya kalau enggak ada itu berarti buyar Tentu nggak ada kepalanya, dah, nggak ada artinya lagi. Nggak ada kepalanya, nggak ada artinya lagi. Gelontong itu nggak ada kepalanya, udah nggak ada artinya lagi. Ciri khasnya di kepalanya itu. Ah, ciri khasnya Islam itu ada di tauhid ini. Hilang tauhidnya, sudah, nggak akan ada bedanya dengan agama-agama yang lainnya. Maka kalau orang lihatnya nya agama itu semuanya sama kok gak ada ngajarkan maling korupsi gak ada ngajarkan kemudian membunuh orang semuanya agama sama maka kemudian membuat kesimpulan agamukwi podowai kabeh podowai raunobidani podoboda ngajarki barang api sekali lagi itu namanya ilmu bebek ilmu bebek pepek itu mbok ya diselokan yang kedalamannya hanya 10 cm dengan lautan yang kedalamannya itu 1 kilo umpamanya enggak bisa bedakan, pada-pada ngambang. Pada-pada ngambang. Kalau hanya dilihat enggak boleh mencuri, enggak boleh itu. Mungkin mungkin aja sama. Tapi ciri khas yang tidak pernah ada di tempat lain adalah tauhid. Yang untuk urusan ini Nabi Ikhwan Rela mengorbankan segala-galanya Kehormatannya dicaci maki oleh manusia Dia relakan Hartanya ludes untuk berdakwah Beliau relakan Sampai beliau harus terusir dari Mekah Beliau relakan Sampai beliau diberengkolangnya oleh manusia Dengan ya ini, batu Sampai berdarah-darah Beliau relakan belum rela untuk mendapatkan berbagai macam musibah Semata-mata untuk menyebarkan kalimat Tauhid ini Karena ini yang akan menjadi kunci manusia diselamatkan Allah Dari ancaman azab kepada jannah Maka kalau ini hilang, hilang semua Agama dia, tidak ada gunanya lagi Maka ini selalu diletakkan pada bab yang pertama Mari kita baca apa yang dikatakan beliau di sini ikhwan antum simak Ikhlasuddin lillahi huwa asluddin wa qutbuh allati taduru alaihi raha murni kan agama semata-mata hanya untuk Allah itu adalah asluddin akarnya agama Pondasinya agama dan merupakan porosnya, porosnya, poros apa itu poros? Kalau ruci itu ada asnya, tahu oh, as? Poros itu, itu kalau opelak terus ucol itu gimana? Biar semuanya porosnya di situ, pengikatnya di situ lah atau kalau pohon itu akarnya. Kalau pohon akarnya bosok, hilang gimana? Ya enggak ada gunanya lagi. Semuanya kan hancur. Atau kalau rumah pondasinya. Itu al pondasinya. Kalau rumah pondasinya amblek bagaimana? Semua yang di atasnya akan runtuh. Ah, Ikhlasuddin ini adalah Asluddin. Pokoknya agama dan porosnya, yang semua ajaran agama porosnya ke situ. Kalau sampai porosnya itu kemudian hilang, ya buiar semuanya ambiar. Maka kata Allah, ini wakadimna ilama amilumin amalin fajalnahu haba an Amal-amalnya orang kafir itu semuanya akan dihadapi oleh Allah Taala siap dibeberkan, diangkat ke hadapan Allah. Lalu semua amal mereka itu akan Allah jadikan habaan mangsura kayak debu yang diterbangkan, yakni hancur berantakan, enggak ada lagi yang bisa dimanfaatkan. Maka kata Allah, semua amal kebaikan orang kafir itu kayak yaitu fatamorgana. Kayak fatamorgana. Apa itu? Fatamorgana, ikhwan. Ya Hah? bayangan gimana? dari kejauhan kayak air nyimplah-nyimplah, Baik orang kawasan, oh masya Allah air nyimplah-nyimplah pelayoni tangan goni gak ada apa-apa itu fatah morgana amal-amal orang kafir itu dari kejauhan akan bermanfaat, dia menjadi andalan, yang menjadi tumpuan dia, begitu sampai tempatnya ternyata semua amalnya itu habaan mangfora seperti debu yang bertebangan atau seperti fatamorgana. Wa tauhid. Yang poros agama ini adalah tauhid. Dan tauhid, ikhwan, dikatakan tauhid dari kata kata wahhada, yuwahhidu, tauhidan yang artinya adalah ja'ala wahidan. Menjadikan sesuatu itu tunggal. Menjadikan sesuatu itu tunggal Dan antum Anda Tidak akan pernah Bisa mewujudkan Makna tunggalnya sesuatu Kecuali menggabungkan Dua sikap penolakan Dan penetapan Penolakan dan penetapan Baru antum akan bisa Mendapatkan makna Menjadikan satu-satu-satunya Seperti contoh yang sering kita sampaikan kalau hanya Antum bilang, Pak Syafi'i duduk di masjid, artinya memang Pak Syafi'i duduk di masjid. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak bapak-bapak yang lainnya, ada Pak Budi, ada Pak Soleh, ada ya ini Pak Atnan, ada macam-macam yang duduk di masjid juga yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan. Tapi memang betul Pak Budi, eh, Pak, Pak Syafi'i duduk di masjid tapi enggak menutup kemungkinan yang lainnya duduk di masjid juga. Tapi kalau antum gabungkan penolakan dan penetapan, tidak ada seorang pun yang duduk di masjid MPR ini kecuali Pak Syafi'i. Ah baru satu-satunya orang yang duduk di masjid MPR ini hanya Pak Syafi'i, semua yang lain enggak ada. Itu baru namanya memunculkan makna satu-satunya Ah, Tauhid Makanya Tauhid itu ada pada kalimat La ilaha illallah Atau kalimat La ilaha illallah Itulah kalimat Tauhid Kenapa? Kalimat La ilallah Ada kalimat Tauhid, kenapa? Kenapa begitu? Iya Karena dalam kalimat ini Menggabungkan dua tadi An-nafiu penolakan isbat sehingga menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang sebenarnya. Ini tauhid. Ah-tauhid inilah yang merupakan poros daripada agama. Allah diarsalah Allah diarsalah lahubi ar-Rusula yang untuk misi tauhid ini Allah swt telah mengutus para rasul sehingga Ikhwan. Tidak ada seorang Rasul pun yang datang ke tengah-tengah manusia Kecuali dalam rangka untuk mendakwahkan dan mengajak manusia Supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid Targetnya bukan untuk mendapatkan kekuasaan Walaupun boleh jadi harus berkuasa satu saat targetnya bukan untuk mengumpulkan harta mengeruk harta targetnya adalah untuk menjadikan manusia itu hamba-hamba Allah yang bertauhid Nabi Musa Ikhwan waktu dikejar Fir'aun sampai mentok di lautan Allah perintahkan Musa memukul lautan dengan tongkatnya terbelahlah laut menjadi berjalan-jalan sehingga air menjadi kayak gunung dan celah-celahnya menjadi jalan semua pasukan Musa nyebrang sampai mentas firaun mengejar sampai belum mentas dari lautan Musa dan pasukannya sudah semuanya mentas Allah kembalikan lagi menjadi lautan ludes kira-kira antum ikhwan ketika Fir'awn mati berarti Mesir komplang, iya kerajaannya komplang, betul rajanya mati. Musa kira-kira balik ke Mesir untuk jadi raja Mesir atau kemana? Ah kemana? Musa ke Palestina. Kenapa ke Palestina? Diperintahkan Allah Taala. Kalau seandainya Musa politikus, seandainya Musa politikus Alawang raja ni wes di lautan, wes ambles di lautan. Musa balik ke Mesir untuk divi sudah jadi raja. Untuk dia bisa mengumumkan diri jadi raja Mesir. Tapi Musa bukan politikus. Musa datang untuk mendawakan ta'wif dan hakikat ubudia adalah ketaatan kepada sang tuan, yaitu kepada Allah Taala. Sehingga ada di antara nabi yang sempat jadi raja, sempat memegang kekuasaan, sempat tidak memegang kekuasaan, tapi tidak ada nabi yang tidak mendakwahkan tauhid. Ini yang antum perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena sebagian orang targetnya itu kekuasaan. Walaupun terkadang untuk mencapai kekuasaan itu tidak peduli lagi dengan istilah tauhid syirik enggak peduli lagi. Ini namanya sudah melenceng daripada tujuan yang Allah inginkan. Dengan untuk tauhid inilah Allah mengutus para nabi dan rasul. Wangsal bil kutub dan Allah menurunkan kitab-kitab untuk mewujudkan tauhid. Al-Fatihah Nama lainnya apa ya Ummul Kitab Apa itu arti Ummul Kitab Ummul huh? Kitab apa Artinya Induknya Kitab Induk apa itu Induk Apa itu Induk huh? Induk mbok Mbok-mbokan Atau Mbok itu apa Induk Indok tempat mengindok Semuanya cabang-cabang-cabang-cabang-cabang Kemudian mengindok ah, Surat Al-Fatihah dikatakan umul kitab Karena seakan-akan surat ini ringkasan Dari 6.600an ayat Yang tersebar dalam Al-Quran Itu diringkes dalam surat Al-Fatihah Indoknya Sehingga penjabarannya itu dalam ribuan ayat Kemudian kesimpulannya ada dalam surat Al-Fatihah ini Kalau Antum perhatikan Al-Fatihah ini dari awal sampai akhir akan bicara Tauhid Mari lihat sedikit Alhamdulillah Alamin Bicara tentang siapa ya kawan? Allah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Bicara tentang siapa? Allah Rabbil Alamin Malik Yaumid Din, tentang Allah Rabbul Alamin. Ia karena Abu dua, ia karena tentang apa? Upudiah, penghambaan kepada Allah Rabbul Alamin totalitas memberikan penghambaan kepada Allah Taala. Terus, ih eh, dinasirat al Mustaqim, Bicara tentang apa? Asrat al Mustaqim. Apa itu Asrat al Mustaqim? Ikhwan. syariat agama ini. Sariat agama ini. Kemudian, si rahulah anamta alaihim, Ghairil المغضوب عليهم ولا الضالين. al anamta alaihim, al-maghdubu alaihim, abdalin. Ini bicara tentang apa? Sirah manusia, kelompok manusia. Ayat pertama sampai ayat yang keempat Bicara tentang Tauhid Allah Dan wajibnya beribadah kepada Allah secara total Ayat yang kelima Tentang surat al-mustaqim Bicara tentang syariat Syariat ini ada Karena tuntutan kita mentauhidkan Allah Ta'ala Sehingga Diwujudkannya syariat adalah haknya tauhid karena tuntutan mentauhidkan Allah taala. Kemudian ayat yang ke-6 dan 7 bicara tentang sejarah manusia. Alladheena an'amta 'alaihim ini ahli tauhid. Orang-orang yang Allah berikan nikmat, ini ahli tauhid. Kemudian al-maghdhubi 'alaihim ini Yahudi Profil orang yang mengenal kebenaran tapi menyelisi kebenaran, amalnya menyelisi, amalnya menyelisi ilmunya, Abdalin Nasrani yang semangat beramal mendekat kepada Allah tapi tanpa ilmu. Ah, al-makdub Al dan Abdalin ini dimurkai Allah semuanya. Sesat. Allah dinaan amtalihim orang yang mereka lurus. Ini ahli Tauhid dan yang dua tadi orang yang menyimpang dari Tauhid. Sehingga Al-Quran dari awal sampai akhir isinya hakikatnya adalah Tauhid. Ini sengan oteng karena untuk Tauhid inilah Allah turunkan kitab. Allah turunkan yaitu kitab-kitab. Wa -kitab. ilaihida'al-ambiyahu alaihi salatu wasalam. Dan... Semua para nabi menyeru kepada tauhid. Semua para nabi menyeru kepada tauhid. Umat kaum yang dihadapi para nabi semuanya masalahnya sama atau beda-beda? Rekan. Eh sama atau beda-beda? Antara Nabi Noh, dengan Lot, dengan Sueb, dengan Hud, dengan Ibrahim, dengan Musa, dengan Isa, dengan Muhammad. Semua umatnya masalahnya sama atau tidak? beda? Beda-beda. Tapi semua Nabi ketika ingin menyelesaikan masalah masyarakatnya itu berangkat dari titik tolak yang sama. Yaitu dakwah kepada Tauhid. Kenapa? Semua kerusakan itu adalah cabang dari kerusakan Tauhid Rusaknya mereka terhadap Allah Ta'ala Karena mereka rusak dengan Allah Maka mereka kafir, mereka musrik Mereka menjadi albita, menjadi ahli maksiat Dan yang lain-lainnya Kemudian wa alaihi jahadu Dan untuk urusan Tauhid mereka berjihad Bukan untuk ngeruk harta Bukan untuk memperbudak manusia Tapi untuk menegakkan kalimat Tauhid wa amaru wa amaru dan untuk urusan tauhid mereka memerintahkan kaumnya, memerintahkan manusia wa fi dan untuk tauhid inilah mereka memberikan semangat bertauhidlah agar Allah ampuni, Allah berikan harta, Allah berikan dunia, Allah berikan surga. Mereka ditargib oleh nabi dan rasul untuk mewujudkan tauhid ini. Hadan kita tekankan dulu insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Usahakan antum nyimak kitabnya. Biar antum bisa lihat sambil membiasakan, minta maaf, pandangan kita, mata kita. Paling gak lihat huruf-huruf Arabnya itu biar terbiasa. Biar nanti begitu lihat langsung kelemeng-kelemeng. Kalau gak pernah kita biasakan, lihat langsung kelemeng kelam Demikian ya kawan, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.